penting kembali ke Al-Qur'an, yang penting kembali pada hadis sehingga masyarakat disodori brosur-brosur, nih hadisnya begini, nih Al-Qur'annya begini, belajarnya lewat brosur, dari brosur berani mengkafirkan muslim yang lain, dari brosur berani menyatakan muslim yang lain tempatnya di neraka, dari brosur berani menyatakan muslim yang lain itu adalah sesuatu yang sangat sesat dan menyesatkan, sehingga gurunya Bukan dari ulama, tapi gurunya Dari brosur Alias penulis-penulis Yang ada di brosur tersebut Yang menulisnya belum tentu Lillah wa filah Bisa jadi karena dorongan hawa naf, Nafsu dan kepentingan Golongan tertentu Nah ulama-ulama Dulu gak begitu Dulu tuh orang belajar harus lewat guru Mungkin ada yang nanya Dalilnya mana orang belajar kok lewat guru Ya dalilnya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah itu langsung wahyunya turun ke dalam hati dari Allah langsung ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Qur'an itu 30 juz sudah ada di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian Rasul mengajarkannya kepada para para sahabat Allah tidak menurunkan Al-Qur'an dalam bentuk mushaf 30 juz Kemudian sahabat silahkan amalkan tidak begitu, tetapi Al-Quran 30 juz itu oleh Allah dilewatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mengajarkannya, menuntunkannya. Ayat ini, ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini, sehingga setiap seorang sahabat berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini mewariskan ilmunya pada generasi setelahnya yaitu generasi para tabiin ada sahabat yang menjadi gurunya fulan ada sahabat yang menjadi gurunya fulan bukankah haditnya ada bukankah al-qur'annya ada tapi apakah sahabat langsung membuka al-qur'an apakah sahabat langsung membuka hadit tidak sahabat tidak langsung membuka al-qur'an sahabat tidak langsung membuka hadit tetapi sahabat membuka Al-Quran dari dada orang-orang yang paham Al-Quran. Sahabat membuka Hadis dari dada orang-orang yang paham Hadis. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anuh. Sebagaimana dicontohkan dalam berguru. Mencari ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Itu rela mendatangi sahabat yang lain. Ketika mengetuk pintu rumahnya nanya, "Wahai fulan, mana majikanmu?" dijawab, "Lagi istirahat. Oh ya udah, jangan diganggu, jangan dibangunkan." Sahabat yang besar ini, Sina Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu "Allahumma baqqihul fitri wa 'allimhut ta'wil." Ya Allah, beri dia langsung, langsung dari doa Nabi. Rasul mengatakan, "Baqihul fitri" Ya Allah jadikan dia langsung paham tentang agama, wa alim ta'wil dan jadilah engkau guru yang langsung mengajarkan ilmu ta'wil Al Quran kepada Abdullah bin Abbas radhiallahu taala anhumah. Syaikhina Abdullah bin Abbas yang jelas-jelas mendapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudangnya ilmu itu pun masih berguru tentang hadits dari langsung orang yang mendapatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bertanya kepada yang lain. Karena yang, di, yang punya hadith masih istirahat, Sayyidina Abdullah bin Abbas nunggu di emperan rumahnya, sampai beliau tertidur. Kemudian yang punya rumah bangun, turun dari lantai atas ke bawah, mau buka pintu, kaget. Kok ada sepupu Nabi di situ? maka kemudian dibangunkan wahai rasul, kenapa engkau di sini? dijawab saya nunggu kamu, kamu katanya masih istirahat, saya ingin belajar satu hadis darimu, maka saat itu, sahabat berkata kenapa tidak bangunkan saya maka dijawab, tidak, kamu masih istirahat sudah kewajiban orang yang mau cari ilmu, ya begini nunggu orang yang punya ilmu nah inilah, bertarikoh, cari ilmu ya demikian Orang dulu mengajarkan ilmu dicari dari guru ke guru, bukan dari satu brosur ke brosur, bukan dari satu kumpulan hadis ke kumpulan hadis. Kalau orang sekarang cuma belajar dari terjemahan Al-Quran, belajar dari terjemahan hadis, maka yang terjadi akan muncul orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis menurut pemikirannya sendiri, menurut akalnya sendiri. Dan itu yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, man pasal Al Quran birokiah baljita bawak ada homininar, aukamakalah sawallahu salam. Siapa yang menafsirkan Al Quran berdasarkan pemikirannya sendiri, maka ambil tempat duduknya di neraka. Sudah disiapkan oleh Allah subhanahuwataala. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan Al Quran, ada terjemahan yang sangat-sangat berbahaya di situ, yang bukan dari Depak. Di situ mengutip dari depak, tapi di dalamnya kalau kita lihat udah diisi dengan taklifat, catatan-catatan kaki yang bukan berasal dari negara yang kita cinta ini, tapi catatan kaki dari Wahabi dan Salafi yang di situ mengajarkan ajaran Khawarij, ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Disisipkan di situ anak-anak kita kalau baca Al-Qur'an Kemudian membukanya, maka yang terjadi nanti ketika baca takliknya muncul pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak berguru kepada pakarnya, tidak berguru kepada ahlinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak boleh cuma buka hadit. Saya pernah baca nih, salah satu contoh kasus sederhana saja. Saya pernah baca buku terjemahan. Saya mutarjim. Saya seorang penerjemah. Saya seorang penulis buku. Saya pernah baca buku terjemahan. Di situ ada satu hadis yang dikutip. Satu hadis yang dikutip. Kutipannya salah dan terjemahannya salah. Dan salahnya mengerikan. Bagaimana kutipannya? Hadis yang menyatakan tentang keutamaan orang-orang yang duduk berkumpul di dalam majlis sedikir. Di akhir hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, humul kaumu. La yasqa bihim jalisuhum humul qaumuh mereka orang-orang yang suka duduk berkumpul berdikir adalah suatu kaum barang siapa duduk bersama mereka bihim berkat orang-orang tersebut la yasqa maka tidak mungkin akan sengsara tidak akan sengsara selama-lamanya orang yang mau duduk bersama orang-orang yang suka berdikir bihim dengan berkat orang-orang yang suka berdikir itu. Di, dikutip hadis tersebut tapi ngutipnya keliru. Bukan yashqa dengan shin tetapi di situ dengan sin. Antara shin dan sin itu beda. Kemudian bukan yas bukan yashqa tapi yusqa. Sehingga kalau dibaca di teks Arabnya humul qamu la Yuska bihim jali suhum. Diterjemahkan sesuai dengan teks yang dikutipkan, mereka yang kumpul dengan ahli dikir adalah suatu kaum. Barang siapa duduk bersama mereka tidak akan diberi minum. Coba ngeri atau enggak ngeri nih? Makanya saya kalau pengajian syaratnya minimal ada minum. Dapat minum semua kan? Eh, ini nanti jangan sampai dikatakan tuh, yang tuh pengajian enggak dapat min? Enggak dapat minum. Eh, yang belum dapat minum tolong di teman-teman dekat seminar. Jadi begitu, harus belajar lewat gu, guru. Nah, kalau kita lihat sejarah, sejarahnya semua ulama, para ulama itu semua ya berguru. Lelah berguru inilah yang dikatakan bertorikok, menuntut ilmu dan kemudian mengamalkannya lewat bimbingan seorang, seorang guru. Kalau pengamalannya tidak lewat guru, maka bisa terjadi sesuatu yang kurang abdol, kurang utama. Contoh, ini ya, contoh pengamalan lewat guru. Seorang sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ingin puasa. Saya ingin puasa. Ya udah kamu puasa. Satu bulan, cukup tiga hari. Sahabat tadi mengatakan, saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya sudah kamu puasa satu bulan Senin dan ke Kemes kamu puasa. Saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa Dawud sehari puasa sehari tidak. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab tidak ada yang lebih hebat dari puasa Dawud. sabda Nabi Muhammad Sallam bil makna. Sahabat tadi kemudian tetap puasa tiap hari, tiap hari puasa. Ya, tiap hari puasa. Setelah usianya menginjak usia lanjut, tenaganya udah lemah, tak kuat, maka sahabat tadi ingat ketika minta petunjuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disarankan puasa Dawud. Maka beliau pun puasa Dawud. Beliau berkata, anda kata dulu saya itu mau mendengarkan. Keringanan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu di akhir usia saya amal saya tidak akan semakin turun tapi semakin naik. Nah ini loh contohnya Rasul menempatkan pada sahabat itu amalan sesuai dengan kondisi orangnya. Baik kamu puasanya paling pol maksimal jauh saja. Sahabat yang lain nanya ya Rasulullah saya pengen masuk surga gimana ya Rasulullah? Cuma dikasih satu amalan. Latah jawab kamu jangan marah. Udah selesai kamu jangan marah. Ini loh yang namanya Menempatkan amal, ini tugasnya seorang, seorang guru. Nah kalau kita gak punya guru nanti kita gak ngerti mana yang harus kita pegang jadi amalan pokok itu nggak? Gak paham mana yang harus utama nggak? Gak paham. Saya pernah lihat ada seorang guru Dimintai nasihat oleh muridnya. E, guru saya mau berangkat ke Abromut mau cari ilmu bla bla bla bla bla, kata gurunya gak usah, kamu kuliah saja. Kamu kuliah saja, biar jadi sarjana yang pintar kamu nanti. Kerja cari uang yang banyak. Tapi ada satu orang lagi, ya, pengen sekolah, pengen kuliah sama gurunya. Kamu jangan kuliah, perangkat ke Khadromut, cari ilmu yang banyak, biar kamu jadi ulama. Heran saya, kenapa ya? Guru ini mengarahkan dua orang dengan pengarahan yang berbeda. Yang satu pengin cari ilmu ke Khadromut, dikatakan dia udah, kamu Kuliah saja. Yang satu pengen kuliah dikatakan, kamu ke Adurobut saja. Ternyata dua-duanya nurut dan dua-duanya jadi orang yang sukses. Ya jadi orang yang yang sukses. Kenapa? Guru ini paham. Ini bakatnya di sini. Ini bakatnya di di sini. Laki ini loh, guru tu yang menempatkan. Lektorikoh lah, tu seperti itu. Bertorikoh artinya punya guru yang bisa bimbing. Bertorikoh artinya punya guru yang bisa menjadi pelabuhan hati. Bertarikah artinya kita punya guru Yang bisa menjelaskan Al-Quran Bertarikah artinya kita punya guru Yang bisa menjelaskan hadith-hadith Nabi Muhammad S.A.W.A.W Bertarikah artinya Kita bisa nyambung kepada Allah Subhanahu S.W.T Dalam zikir-zikir dan ibadah Ibadah kita, nah hadirin dimuliakan Allah Sampai di sini jelas atau gak jelas nih Ini kok wajahnya wajah tegang semua nih. Saya jadi ikut-ikut tegang nih ini, ini nggak nggak adat saya kalau ngajar di rumah nggak begini nih, adarnya nggak beda nih, berubah di sini. Ini pengaruh masjidnya atau yang hadir. Ya. Cukup jelas. Contoh-contoh tadi cukup jelas ya. Cukup. Nah, kalau kita lihat, semua ulama besar, Habib Hasan Ashradili, Syaikhul Qadir Azilani, Sayyidi Al Fagil Mukaddam, Habib Abdullah bin al Alwulhadat, Habib Ali bin Muhammad Mustainal Habshi, ulama-ulama besar itu tidak ada yang namanya bodoh, nggak ada. Bodoh, tidak ada. Wali bodoh itu tidak ada. Lihatlah hidup Allah jahilat. Ada sebuah kaidah dalam dunia tasawuf. Ada sebuah kaidah dalam dunia para wali. Tidak mungkin Allah mengangkat orang bodoh jadi wali. Tidak mungkin. Uda, tidak mungkin orang bodoh jadi wali. Tidak mungkin. Makanya yang bodoh jangan mimpi jadi wali. Loh, bib. Ustaz kiai, saya masih bodoh. Apa saya tidak bisa jadi wali? Lah, kalau kamu tidak punya semangat jadi orang pintar, itu namanya orang bodoh. Tapi kalau punya semangat, ingin jadi orang pintar, ingin belajar, itu bukan orang bodoh. Itu bukan orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar, itu bodoh. Kalau orang mau belajar, meskipun belum pintar, itu bukan orang. Bukan orang bodoh. Makanya dikasih batasan sama Allah lewat lisan para awliya wa solehin gak mungkin Allah mengangkat wali dari kelompok orang yang bodoh. Wali itu harus pinter. Kalau memang ada calon wali yang belum pinter, nanti malam harus jadi wali. Oleh Allah, kun, bayakun, dirubah jadi pinter. Seketika jadi ah, alim, seketika jadi pandai, ada yang nanya, mosok bisa? Mana mungkin bisa? Orang yang belum pinter tiba-tiba jadi pinter. Saya kalau beli laptop itu kadang laptopnya masih bodoh gitu ya. Gak bisa apa-apa, sebentar saya format Saya install kok pinter ya Saya format, saya install Saya pinter, jadi pinter tuh laptop Bisa browsing di internet Bisa main Corel dia Bisa main Photoshop Sebelumnya tuh laptop gak ngerti apa-apa itu Gak ngerti, gak paham apa-apa Kenapa? Belum di Yang install siapa? Saya Kalau saya bisa menginstal Laptop yang gak bisa apa-apa Jadi bisa apa-apa Allah Rabul Alamin, Allah Mahabih, Mahabisa, Alhamdulillah ya Alam. Allah yang mengajarkan apa-apa yang belum diketahui, Allah yang mengajarkan selesai. Nah syarat nomor satu untuk jadi wali adalah berilmu. Makanya kalau kita lihat semua guru-guru tarikhah dimanapun pasti dia seorang ulama, dia seorang yang alim Makanya kalau ada orang yang bodoh. Mengaku menjadi murid, mengaku menjadi guru, maka itu ciri murid dan guru palsu. Hati, hati. Tak ada murid bodoh, tak ada. Tak ada murid jahil, tak ada. Yang namanya guru murid pasti seorang yang a, orang yang berilmu, seorang yang paham agama. Awak judulnya bimbing ke akhirat, bimbing ke akhirat kalau tak ngerti Al Quran, tak ngerti Sunnah, terus gimana? Bimbing manusia ke akhirat. Misal nih ada uh, bengkel, bengkel motor. Misal ya, saya ambil contoh ini. Ini nggak nggak iklan, bukan iklan, saya nggak pernah dibayar iklan ya. Honda, Honda itu buka bengkel motor apa tuh? Ahas ya. Nah kalau misal di pinggir jalan ada orang buka bengkel ahas, tapi cuma modalnya itu kios kecil. Gak pernah ikut pelatihan, kemudian dia tulis ahas, padahal dia itu monter aja belum beres. Kira-kira dikomplain nggak? Sama ahas dikomplain nggak? Ini kamu nih dapat pelatihan kapan? Dapat lisensi dari mana? Kok berani beraninya kamu ngaku bang, bengkel ahas cabang sekian? Gak bisa. Yang kerja di ahas itu monternya udah diterening, dilatih sampai jadi monter yang yang khusus. Kepala bengkelnya juga dilatih Jadi kepala bengkel yang khusus Baru boleh itu pakai nama Ahaz Nah kalau sekarang dia mau menjadi Mursyid, ngaku-ngaku pakai nama Mursyid, tapi kalau ilmu gak ada Ilmunya gak ada Apalagi amal, ilmunya dasar amal gak ada Maka itu palsu Dan itu bah bahaya Dan bisa jadi itu muncul Bisa jadi itu mun muncul Syarat nomor satu Dalam bertarikoh dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Harus berilmu Makanya kalau kita lihat Syahbul Gadir Al-Jilani Cari ilmunya itu berapa puluh tahun Berapa puluh tahun Al-Faqihil Muqaddam Cari ilmunya berapa puluh tahun Habib Abdullah bin Oba Keralai terus cari ilmunya Sampai ayahnya meninggal dunia Itu tiap hari baca Ehya ah Ul-Muddin di makam ayahnya Tetap belajar terus kalau kita lihat Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhadjad cari ilmunya berapa puluh tahun. tunanetra, Coba dilihat. Syekh Abi Hassan Ashradiri cari ilmunya berapa puluh tahun. Semua cari ilmu. Tidak ada yang tidak cari ilmu. Makanya sekarang. Uh, menyedihkan sekali. Menjadi. Apa ya. Uh, sebuah pemandangan di masyarakat. Kita-kita ini. Kurang semangat cari ilmu. Kurang semangat cari. Cari ilmu. Nah, karena kurang semangat cari ilmu dan di masyarakat banyak orang-orangnya enggak berilmu, cuma dikatakan dengan satu dalil hadis Quran yang dipelintir begitu, mudah orang jadi bingung. Oh iya ya. Oh bener ya. Oh betul, enggak ada dalilnya ya. Oh ya sesat ya. Oh, oh itu. Karena ilmunya enggak ada. Tapi kalau ilmunya sudah ada, enggak mungkin bisa digoyang. Enggak mungkin bisa di digoyang. Makanya sekarang ini sudah saatnya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita semua untuk paham ilmu ilmu Allah dan ilmu ilmu Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Tak ada yang namanya ahli tarekoh, tak banyak amal, tak ada. Jadi semua ahli tarekoh itu amalnya banyak, dikiranya mesti banyak. Oh, namanya ahli tarekoh, kok dikiranya dikit? Ini berarti ini murid palsu gak mungkin murid pikirnya dikit murid itu zikirnya harus lebih banyak dari gurunya semangatnya gitu murid itu zikirnya banyak, nah kalau murid jarang zikir ini masih murid palsu nih atau calon mu, murid makanya setiap guru membekali murid itu dengan zikir macam-macam contoh, dalam tarika alawiyah ada ratipul haddad, ada ratipul abbas ada ratipul ibrus ada ratip, rotip, rotip, rotip, rotip, macam-macam. ada maulid ada sentrudhurar di sana. Nanti ada burdah, ada barzanji, ada diba dan lain sebagainya. Zikirnya, masyaallah, kaifiat zikir tauhid, la ilaha illallah dalam tarekat alawiyah al macam-macam. Kalau kita baca dalam kalamnya Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu, di situ disebutkan pelajari cara mengucapkan la ilaha illallah dari semua guru sufi dimanapun, pelajari dan amalkan. Artinya seluruh zikir itu sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dari Torito Alawiyah Di antara beliau-beliau itu Satu hari dikirnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Satu hari 120 ribu Kali Bisa kita bayangkan, itu banyak atau sedikit Banyaknya luar Luar biasa Solawatnya, ada yang satu hari Solawatnya 120 ribu kali Al-Habib Hasan bin Soleil Al-Mara Al-Jufri Radiyallahu ta'ala anuh sholat sunnah dua rokaat itu menjadi wiridnya tiap malam sholat sunnah dua rokaat menjadi wiridnya tiap tiap malam rokaat pertamanya khatam al-Quran al fikir yang paling utama adalah tiraatul Quran tiap malam satu rokaatnya khatam al-Quran fikirnya banyak lah kita-kita kita ini sekarang kurang membiasakan fikir dan tidak mengajarkan fikir kepada keluarga kita dan teman-teman kita nah alhamdulillah kalau sekarang kita masih masih punya banyak majlis dikir itu Alhamdulillah yang jadi masalah bukan majlisnya Ngajarkannya di rumah tuh Majlisnya berapa banyak sih? Satu Jakarta majlisnya ada berapa? Solo ada berapa? Surabaya ada berapa? Majlisnya Di rumahnya itu loh yang jadi masalah Karena yang punya rumah lebih banyak dari majlisnya Kalau dikirnya cuma di majlis ya lemah Ilmunya cuma dia dipelajari di majlis, tidak diajarkan di rumah, ya lemah. Yang kita ingin bukan cuma di majlis, pulang dari majlis dibawa ke rumah. Pulang dari majlis dibawa ke warung. Pulang dari, dibawa ke pulang dari majlis dibawa ke mal. Pulang dari majlis dibawa ke sekolah. Kita ini kalau makan bakso yang enak, pulang dari warung bakso itu cerita sama teman, bakso di sana enak. Bahkan ngajak orang ngeraktir makan bakso di di warung ter tersebut, padahal kita gak dibayar sama yang punya warung, tapi punya semangat seperti itu, tapi kenapa ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya kita gak ngajak anak istri kita seperti itu gak ngajarkan demikian apa yang terjadi, tanda tanya itu? jawabannya sederhana karena belum terbiasa kita memperbincangkan ilmu di rumah-rumah kita dulu, dulu itu obrolannya orang itu kalau ngobrolkan, nanya hukumnya Sholat kalau begini bagaimana ya? Kalau saya mau jual ini kira-kira itu boleh atau enggak ya? Dosa atau tidak ya? Ngobrolnya tuh ilmu dulu. Nah kalau sekarang yang diobrolkan apa? Kira-kira urusan berita tiap hari itu ya? Dolar naik, dolar tuh turun. Saya mau nanya kalau dolar naik kira-kira ada manfaatnya untuk anda? Enggak ada Buat saya manfaat? Gak ngerti dolar naik gak masalah, salah Gak ngerti dolar turun juga tidak ma Gak masalah, tapi kita sibuk Cari berita dolar naik, berita dolar itu Turun, tetapi berita akhirat Gak kita cari sebanyak-banyaknya Nek nah, ini, uh, ilmu Yang banyak kemudian diamalkan Diamalkan Itu yang namanya seseorang Bertori Nah, yang begini Sekarang belum memasyarakat Dulu Memasyarakat sekarang belum mohon maaf dulu tuh orang tua abis maghrib sampai isya ngajari anaknya yuk baca roti hadat yuk yuk baca roti atas yuk di masjid-masjid tuh hampir setiap kampung rotipan dulu tapi coba lihat sekarang di jakarta saja penel maghrib or isak masjid yang baca roti yang mana kurang atau nambah kurang atau nambah kira-kira kurang atau nambah Bahwa saya punya data, kurang bukan nambah Kurang, bukan Nambah Tidak dimasyarakatkan Mestinya sekarang kita memasyarakatkan Saya heran Itu Wirdul Latif Yang disusun seorang wali besar Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, Murni Dari anak cucu Nabi, Ahlus Sunnah, Wal jamaah. Iya kan? Mestinya itu kita sebarluaskan ke anak cucu kita nih Wirdul Latif dengan bangga Tapi anehnya Orang-orang kampus kurang kenal dengan Werdulatif, tapi kenal dengan Al-Makturot Betul kan? Al-Makturot dikenal Werdulatif gak dikenal Kurang dikenal Yang kenal Werdulatif kalangan pesantren Tapi masyarakat umum gak kenal Kenapa gak kenal? Kitanya kurang mengenal Mengenalkan, kurang memasyarakatkan Maulid Masyarakat Tahunya, cuman apa? Nih ada rebana Ada marawis Tapi enggak mengerti Esensi maulid itu apa, hakikatnya maulid itu apa Tidak Enggak paham, paham Sehingga datang maulid Tidak banyak kita lihat orang yang baca maulid Di luar merokok Ya, baca maulid Yang hadir maulid Sambil SMS-an Yang hadir maulid Sambil BBM-an Di dalam majelis maulid Apakah itu namanya maulid? Ya bukan Bukan begini Maulid. Maulid itu memang untuk Allah untuk Rasulullah khusyuk, si orangnya. Tapi siapa yang menjelaskan ini yang mengajarkan? Baca Maulid, yang baca suaranya merdu. Siapa yang nuntun ini? Siapa yang mengajarkan? Naburebana, yang naburebana khusyuk. seperti orang-orang yang menyambut Nabi Muhammad SAW. Bola Al Badru Alaina dengan tabuhan yang penuh kegembiraan menyambut Rasulullah SAW. Tapi kadang kita kita ini yang naburebana. Dengan temennya bercanda. Nah, bos sambil sambil bercanda, esensinya itu hakikatnya hilang. Tidak seperti dahulu. Dahulu kalau dahulu betul-betul orang itu paham apa itu toriqoh dan apa itu wirid apa itu zikir dan mengajarkannya kepada yang lain. Ini sekilas tentang uh, mentoriqohkan masyarakat dan memasyarakatkan toriqoh. Artinya saya pengin uh, hadirin semuanya. Mulai malam hari ini Berupaya Bukan cuma untuk dirinya Yang diketahui disebarluaskan Banggalah Punya wirid yang toriqohnya Naksabandi, nih wirid Naksabandi Ajarkan anak-anaknya Yang toriqohnya Alawiyah, nih wirid toriqoh Alawiyah Rotip-rotip, ajarkan kepada teman-temannya Yang toriqohnya Kodiriyah, nih wiridnya Syadul Godir Azilani, ajarkan kepada teman-temannya Dengan bangga, nih amalannya Amalkan gitu Pengamalan daripada amalan-amalan inilah yang namanya bertariqa. Terakhir, saya pengin membahaskan suluh asrar yang kita akan ungkap ya sedikit. Terakhir untuk menjelaskan syariat, tariqa, hakikat. Mohon maaf. Kita sering dengar anak-anak muda itu suka ngomong ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Oh, saya bermakrifat. Saya mau bermakrifat. Mohon maaf. Ma'rifat itu nyebutnya saja udah sakral. Ma'rifat itu nyebutnya saja udah sakral. Nyebutnya aja itu sudah sebuah kekeramatan tuh kata ma'rifat. Ini derajat yang tinggi bukan main-main ma'rifat. Main. Ma ma'rifat itu artinya kenal sama Allah. Artinya kenal sama sama Allah, ngerti Allah, paham Allah. Itu enggak sembarangan. Itu bukan derajat yang yang yang di bawah, derajat yang paling a, paling atas. Nah ini sekarang ada anak-anak yang sholat, yang membatalkan sholat apa? Belum mengerti. Yang membatalkan rudhu apa? Belum mengerti. Saya rasanya sholat apa? Belum mengerti. Tapi ngaku-ngakunya, saya sudah bermakrifat, saya sudah bisa merasakan ini, saya sudah bisa mendengar, saya bisa melihat. Nah ini semua minasyautanir rajim. Itu dari setan, itu dari nafsu, itu bukan makrifat. Bagaimana mau kenal Allah? sarana untuk kenal Allah yang nomor satu as salah wassalam solat itu sarana untuk kenal sama Allah Berhubungan dengan Allah solat saja dia agak kenal makrifat solat aja belum syarat sahnya solat apa rukunnya apa kemudian yang membatalkan apa sunnah sunahnya apa wudhu itu sunahnya ada berapa syarat sahnya berapa yang membatalkan apa yang makroh apa itu belum paham kemudian ngaku nya sudah bermakrifat ini makrifat palsu ini makrifat palsu. Tidak mungkin akan mencapai derajat yang di atas sebelum khatam yang di bawahnya. Karena makrifat itu seperti air yang ada di dalam buah kelapa. Tidak mungkin air itu bisa diambil sebelum ditembus dulu dari serabutnya. Kemudian dari apa, kulitnya yang, yang keras. Kemudian nanti dapat uh, buah kelapanya yang, yang kenyal, yang putih sama airnya. Itu bagian paling dalam. Gak bisa langsung semua ke dalam, semua harus dari dari luar. Makanya sekarang ini jangan kalau saya bilang sama teman-teman saya ya, oh joso gaya makrifat kata orang solo, jangan bergaya bermakrifat bermakrifat. Wah kita gak mau bahas yang itu cetek itu, itu ilmu kecil tuh. Wah semua ilmu gak gak level lah bahas syarat-syarat sholat tuh gak level. Oh, kita bahasnya Allah, kita bahasnya Allah. Ini yang begini-begini ini berbahaya. Ini berba berbahaya karena menganggap dirinya dalam dalam hal yang benar sebetulnya berada dalam hal yang sangat berbahaya. Nah orang yang mau makrifat itu syaratnya syariatnya harus kuat. Nah, syariat itu apa? Asyariat ah kasafina kata Al Habib Abdullah bin Bagaralaidhrot. Syariat itu seperti kapal. Kapal. Ya. Toriko. Toriko itu apa? Laut. Al-Bahar. Toriqoh itu bahar laut. Nah, Makdibat Hakikoh itu apa? Mutiara yang ada di dalam laut. Nah, kalau kita mau mendapatkan mutiara di tengah laut tadi, ya kita harus jalan di atas jalan di atas air laut tadi. Nah, untuk jalan di atas air laut, kita butuh kapal. Nah, kapalnya ini namanya syariat. Jadi kalau syariatnya gak kuat, syariatnya gak banyak, syariatnya gak paham, gak mungkin. Bisa jalannya benar tuh gak mungkin. Nah kalau jalannya sudah enggak benar, yang enggak mungkin sampai. Oh mau pergi Jakarta, kok jalannya ke Surabaya yang enggak nyampe-nyampe. Mau pergi Jakarta, kok ke马来 Mal ke Malaysia yang enggak nyampe-nyampe. Harus benar dulu jalannya ini arahnya ke mana. Dan untuk benarnya jalan dibutuhkan pengetahuan, Pengetahuan Itulah yang namanya syariat. Tata cara solat itu syariat. Mulai melakukan solat itu namanya bertari thariqah bisa merasakan nikmatnya salat itu namanya bagian dari makrifat dan bagian dari hakikat kalau almarhum guru saya ketika menjelaskan apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu hakikat ngasih contoh yang sederhana contoh sederhananya adalah prosesi pernikahan prosesi pernikahan syariat apa itu syariat harus ada wali Syarat nikahkan harus ada wak wali. Ada yang menikah dan ada yang dinikahkan. Ada maharnya di situ. Ada dua saksi. Ada ijab kok, kabul. Nah itu namanya syariat. Kemudian toriko apa toriko? Mulai ini Si wali ketemu dengan calon mempelai ya kan. Kemudian diijab kabulkan. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu ini dengan dua saksi. Dilangsungkan prosesi pernikahan dilangsungkan itu namanya tori toriko dan nah, terus hakikoh ma'rifa itu apa? Setelah sah jadi suami istri kemudian bulan madu lah itu hakikoh hakikat atau ma'rifa prosesi bulan madu itulah yang namanya hakikat dan dan ma'rifa hakikat ma'rifa nggak bisa dijelaskan lewat teori-teori itu begini begini nggak bisa harus pengamalan dengan pengamalan ngerti oh ini toh yang namanya pernikahan. Termasuk yang namanya hakikat makrifat pernikahan Dicembrutin istri. Lah itu. Istri cemberut itu bagian dari hakikat dari bagian mak, makrifat, bukan pernikahan. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan, saya terima nikahnya. Bukan itu, bukan itu cuma syariat tarekat. Tapi hakikatnya yang terjadi setelah akad nih, nikah kehidupan bareng bersamanya itulah yang namanya hakikat. Lah orang dalam Kehidupan bertariqah juga begitu Gak bisa dia ngerti yang namanya Hakikat, makrifat rosoh Atau ra, rasa sesuai, Kecuali setelah ilmunya banyak Dan ilmunya diamalkan diamal, Baru nanti dia bisa Merasakan Dan mendapatkan apa yang namanya makrifah atau hakikat Nah hadir dimuliakan Allah, para pengirsa dimanapun anda berada Sekarang kita akan bahas sedikit Sedikit saja dari sirul asrar Karena saya sendiri Tidak mungkin bisa membahasnya yang bisa membahas ini cuma Abdul Qadir Al-Jilani eh, Beliau itu Zhaib Sudah merasakan Terus menceritakan Sudah merasakan Terus menceritakan Nah kalau kita Orang-orang yang diceritain Dan belum paham isi ceritanya apa Diceritain dan belum paham isi ceritanya Apa kalau kita punya rasa-rasa senang dengan isi cerita itu, itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau bisa merasa senang dengan isi cerita itu, itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan ingat, yang sudah bisa merasa senang sebelumnya juga sebetulnya juga belum tahu apa-apa. Karena tadi itu judulnya cuma diceritain, belum merasakan sendiri contoh, ada orang pulang dari haji, cerita wah saya waktu tau waktu luar biasa saya bisa cium hajar aswat wah nekmat cium hajar aswat nah kita dengar ya bingung tuh nekmatnya apa tuh nyium hajar aswat Batu, batu itu itu batu, dicium tuh nekmatnya apa oh orang uil-uilan kata orang solo bilang ya Saling dorong mendorong, berdesak-desakan seperti itu, itu nekmatnya bagaimana? Ketemu orang yang kulit hitam, gede, yang mendorong, leh nekmatnya di mana itu? Kata yang pulang dari Umrah dari Haji, nekmatnya luar biasa. Saya bisa mencium, saya bisa ini, enaknya itu di mana? Ketika kita dengar begitu, ya, teman kita pasti ngomong, ya udah kamu berhak aja Umrah, coba sendiri nanti tahu nekmatnya. Coba sendiri tahu nekmatnya. Tapi ketika kita punya rasa senang, rasa pengin gitu ya, dengar cerita itu udah senang, sudah senang, senang belum berarti ngerti, senang belum berarti paham, senang belum berarti bisa menguasai tidak. Nah, Lakadang ini kita tuh senang, merasanya udah ngerti, merasanya udah paham, sehingga menghakimi seakan-akan, oh saya udah ngerti yang dimaksud Syaikh Abdul Qadir Al Jilani ini merupakan awal kegagalan dalam mempelajari ilmunya para Auliya Mustolhid. Syarat nomor satu dalam belajar ilmunya para wali adalah katakan kepada Allah Subhanahu Wa ya Taala, yo Allah saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, terus ingin diajari. Syaratnya seperti itu. Dengan begitu nanti ilmunya akan nambah, akan nambah, akan nambah dan selalu akan nambah. SIRUL as Wa WAMADHUR ANWAR FI MAYHATAT ILAHI ALABROR. Kurang lebih judul bukunya aslinya begitu Kalau diterjemahkan Yang paling utamanya Sirul Asror Rahasia dari semua Rahasia Saya itu mikir Kenapa ya Syabul Qadir Al-Jilani ngasih judul bukunya Yang ini kok Sirul Asror Rahasia dari semua Rahasia Beliau kan punya buku banyak Ada Al albumnya Ya kan kecukupan tidak putul gaib. Pembuka-pembuka kegaiban. Tapi kenapa yang satu ini disebut Sirrul Asrar. Rahasia dari semua rahasia. Berarti buku ini bukan sembarang buku. Karena semua rahasia ada di sini. Layak buat saya heran. Semua rahasia ada di situ kok bukunya tipis. Bukan seribu halaman. Bukan dua ribu halaman. Bukan tiga ribu halaman. Enggak tipis. Ter, ter, tergolong tipis Saya terjemahkan Dalam ukuran 14x21 Kurang lebih Itu cuma 200 halaman Jadi tergolong tipis tuh buku Rahasia dari semua rahasia Kok tipis Ternyata Memang rahasia itu ya begitu Kunci Cuman kun Kunci yang paham bisa buka alam yang luar Biasa Kalau paham Rahasianya di mana? Tuh, di situ rahasianya ada di kota itu. Ketika dibuka ternyata, oh cuman kunci. Cuman kunci, tapi bukan cuman. Yang gak punya kunci ini gak bisa kemana-mana. Kalau punya kunci ini bisa kemana-mana. Karena kunci ini yang membuka pintu untuk masuk ke suatu alam yang luar, luar biasa. Nah sirul astrol meskipun tipis, tapi memang berisi rahasia dari semua rahasia. Sekilas saja, sekilas. Uh, kita selama ini sering dengar roh-roh kita, alam roh, bahkan kalau di pengajian ila arwah jami' auliya ussolihin kepada rohnya para auliya wassolihin. Dan semua roh yang hadir di majelis ini, kita sebut roh yang hadir. Berarti di pengajian begini roh juga ikut hadir kan? Ya? Ada roh-roh yang ikut ha? hadir. Nah, sebetulnya ruh itu bagaimana? Sedangkan di Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan e, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh tu urusannya Allah min amri robi urusan Tuhanku. Nih di sini hilaf tafsir para mufassir. Kalau tafsirnya para awliyaul-Husain mengatakan ruh min amri robi ruh dari urusan Tuhanku yang dimaksud adalah hakikat ruh, hakikat ruh yang tahu cuma Allah. Tapi kalau ilmunya ruh Allah kasih ilmunya. Bukankah Rasul dalam berbagai hadisnya menyampaikan sabda-sabda tentang ruh? Di antaranya al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu balatan seperti bala tentara yang berkelompok-kelompok. Pemata'ruf peminha' telah pemata'na karomin ha'talaf. Yang di alam sana ruh itu kelompoknya sama, di dunia dia akan bisa bersatu padu. Kalau di alam sana ruh itu kelompoknya beda, maka di dunia pasti akan berpisah, tidak akan bisa ber, bersatu. Itu termasuk bagian dari rahasia ruh. Kadang kita sama satu orang itu kelihatannya kok deket tapi kok enggak bisa kerap Mungkin ruhnya di sana, kampungnya beda. Kalau ruhnya di sana, di alam ruh kampungnya beda, di dunia meskipun tinggalnya itu berdempetan, maka tidak akan bisa bersatu, bersatu padu. Itu merupakan bagian dari penjelasan ruh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam buku ini Syahabul Qadir al-Jilani Mencoba untuk mengengkap uh, Buat kita ya Sedikit Informasi Dari informasi besar yang beliau miliki Diberikan sedikit Untuk memancing kita Biar kita itu Mau mau Dan tertarik untuk Melajari diri kita sendiri sama kasih contoh uh, Kalau kita lagi Ngomong sama seseorang Kita ngomong gitu kan Ngobrol, nanya ya Di dalam diri kita ada yang mendengarkan gak? Ada Ada gak yang mendengarkan Pikiran kita? Kita mikir ini Itu apa? Wafi anfusikum Abalatum sirun dalam diri kalian sendiri apakah enggak bisa lihat Tanda-tanda kebesaran Allah Coba Kita ini Sebuah sosok yang penuh misteri Makanya Allah mengatakan lewat nisan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis Rasul bersabda Man arafa nafsahu Fakada arafa rabbahu Barang siapa yang kenal dirinya Sungguh dia telah kenal Siapa Tuhannya Artinya kalau betul-betul tahu dirinya akan kenal sama Allah. Nah, yang jadi masalah kita ini sama diri kita udah kenal belum? Nanya. Kita kalau ketemu orang kan tanya toh, namanya siapa? Lahirnya kapan? Tinggalnya di mana? Asalnya dari mana? Kan nanya gitu. Nah, kalau sekarang saya nanya sama Anda semua, asalnya dari mana? Udah jawab, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Wah, ada bilang Pati, ya. Ini ada yang dari Pati, dari Tayu Ini, ini Mas Arief ini dari Tayu Ada yang jawab dari Tayu, ada yang jawab dari Solo Ada yang jawab dari Jepara macam-macam. Tapi ketika saya nanya, enggak Sebetulnya kita ini asalnya dari mana? Kok tiba-tiba Ada di muka bumi itu dulunya Dimana? Nah kita pernah mikir itu enggak Pernah mikir Kita ini dulunya dari mana itu loh Dipikir atau tidak? lah kalau asalnya dari mana dipikir kok aslinya mana mas Solo aslinya Jogja aslinya Jepara aslinya Semarang aslinya Jakarta kita pertanyakan kalau ada kesamaan Solo ya saya juga Solo Solonya di mana seneng betul nggak seneng lah nanya lah ini semua ini dulu aslinya sama nggak toh asalnya kan dari tempat yang sama sebetulnya dari tempat yang yang mah karena semuanya itu asalnya dari ruh. Dan yang ada ini adalah ruh. Dan ruh ini akan kembali ke alam ruh. Yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Lah selama ini kita mikir begini atau tidak? Enggak. Ya makan, minum, kamar kecil, toilet, tidur kerja tapi nggak mikir nih asalnya dari mana siapa kita ini kesini mau ngapain kesini ini mau ngapain saya akan sedikit ungkap yang dituangkan Syaikhul Qadir al Jilani dalam bukunya Surah Asror sedikit akan saya ungkap lewat bahasa bahasa kita aja ya bahasa kita ini kalau mau diungkap semua Tahun gak selesai Dua tahun gak selesai Tiga tahun gak selesai, om oh, ini cuman kunci Semakin dibuka, semakin kebuka Semakin dibuka, semakin kebuka Buku ini sudah selesai Saya terjemahkan sebetulnya setahun setengah yang lalu Tapi gak saya terbit-terbitkan Mau nerbitkan puyeng saya Pusing Pusing apa? Takut Takut konsekuensinya Karena itu muatannya sangat tinggi Sangat dalam Terbitkan gak ya Nanti jangan-jangan kalau saya terbitkan Syabdul Qadir jalan marah sama saya nanti. Ini buku untuk kalangan khusus. Kok kamu kasihkan sama teman-teman kamu yang gak paham apa-apa gimana ini. Kamu kasihkan diri kamu juga yang ngerjemahkan gak paham apa-apa ini -apa, gimana ini. Takut seperti itu. muncul. Maju, mundur. Maju, mundur. Sampai saya ketemu Al-Habib Umar <tuh> Al-Jilani. Salah seorang cucunya Syabdul Qadir Al-Jilani. Besolat Jum'at. Saya cium tangannya, nanya, Habib Saya lagi terjemahkan Sirul Asror Betulkah itu karya kakek anda? Karena ada khilaf Ada mengatakan, ini bukan karyanya Syedul Gadir Al-Jilani Apakah betul ini karyanya Syedul Gadir Al-Jilani? Betul, itu karya Syedul Gadir Al-Jilani Saya lagi terjemahkan Mau saya terbit, saya cetak Boleh tidak saya minta ijazahnya? Saya ijazahkan untuk kamu Kitab Sirul Asror dan semua Karya kakek saya beserta semua wiridnya, pengen ijazahnya dia bilang, oh buku tulisan ijazah. Mantap gitu. Mulai man, mantap. Boleh dicetak Oh, silakan. Mantap. Ketemu lagi seorang ulama mengatakan, "Kok belum dicetak-cetak bukunya? Ayo dicetak, diterbitkan." gitu. Iya, iya, iya. Insyaallah segera. Nah, baru kemudian akhir-akhir ini saya semakin mantap gitu. Semakin semakin mantap untuk menerbitkannya dengan dengan niatan begini. Siapa tahu dari Salah satu yang membaca atau anak cucunya nanti atau anak cucunya nanti ada yang bisa paham isinya ya. Kemudian terbuka buat biar rahasia yang besar nanti pahalanya buat saya. Anda-anda enggak -anda usah. Paham maksudnya. Jadi haus akan pahalanya apa tahu nanti kan kalau kita belum paham. Rasul kan bersabda, "Ruba muballagin au amina samia." Prinsipnya begitu. Berapa banyak orang yang Dikasih tahu secara langsung itu kurang paham. Tapi al-mubalalah orang yang ketiga, orang yang keempat, orang yang kelima, orang yang kedua, bukan orang pertama, al-mubalalah yang dikasih tahu setelah itu awa ah, bisa lebih paham daripada yang mendengarkan langsung. Makanya terkadang yang nonton streaming ini di rumah lebih paham daripada yang di sini. Terkadang yang di sini pulang sampai sampai ke rumah cerita sama keluarganya, yang diceritain bisa lebih paham. Dan terkadang yang dalam perut ibu-ibu yang belum lahir, dalam sulbi anda yang belum lahir, ini kan ikut mendengarkan. Di sulbul kita ini ada calon-calon bayi ini. Ikut mendengarkan semua itu. Lai itu nanti bisa jadi lebih paham dari bapak-bapaknya. Lebih paham dari bapaknya. Makanya semangatnya gitu, ya udah, Saya terjemahin. Kemudian saya cetak ke bismillah. Perkara nanti paham, gak paham? Bukan urusan saya. Yang buat paham adalah Allah. Yang penting kita bekerja ber berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan ya untuk memahamkan sesuai yang Allah berikan kepada kita. Permasalahan nanti yang belum paham ya doakan saja semoga bisa jadi paham. Terutama yang menerjemahkan biar paham. Kan begitu. Lah kalau yang menerjemahkan udah enggak paham apalagi yang baca terjemahan. Kan semakin puyeng. Yang menerjemahkan nah, enggak paham lah. Baca kira-kira bagaimana? Puyeng enggak? Puyeng. Sedikit. Perjalanan Ruh Di bab 1 awal itu Syedro Ghazir Ajalani mengungkapkan Asal-usulnya ruh Sebelum Allah menciptakan Segala sesuatu Yang ada itu cuma Allah Gak ada yang lain Gak ada Dan Allah tidak butuh Kepada yang lain Gak ada yang lain Bahwa lho dan Allah maha kaya, maha tidak butuh Kepada apapun dan kepada siapapun Tapi kemudian Asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang maha pengasih lagi maha Penyayang Itu dengan dengan sifat Kasih sayangnya yang luar biasa Kemaha kasih sayangannya Allah Allah berkehendak Untuk menciptakan Ciptaannya Allah berkehendak Untuk menciptakan ciptaannya. Maka Allah ciptakan ciptaan yang paling Allah sayangi, yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada awalnya Allah ciptakan hakikat Muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Allah ciptakan. Bagaimana Allah menciptakannya? Dengan apa Allah menciptakannya? Dari apa bahannya? Diciptakan dari apa bahannya? Maka Rasul menjawab saat Saidunah Jabir bin Abdullah bertanya, "Kaulah ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalqa qabla al asyai nuru nabi Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam min nurih. Hey Jabir, sungguh, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan nur, cahaya, nabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih dari cahayanya. Allah, Nabi, hakikatnya Nabi disebut cahaya, hakikatnya Nabi disebut cahaya nur. Kenapa nur? Karena semua kebaikan itu ya cahaya, nggak ada kegelapan. Abul Muh itu pada hakikatnya enggak ada, gelap itu pada hakikatnya tidak ada, ada tidak kegelapan. Pada hakikatnya kegelapan itu tidak ada. Kegelapan hanyalah sebuah nama yang diberikan karena ketiadaan cahaya. Kalau oh, dalam filosofika kan gitu. Misal nih, tiba-tiba lampunya padam semua, disebut apa? Gelap. Disebut gelap. Kenapa disebut gelap? Enggak ada cahaya. Nah, kalau cahayanya ada, gelap ada enggak? Enggak ada. Kalau cahaya ada, maka gelap menjadi tiap, tiada. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diciptakan Allah sebagai Nur cahaya, cahaya yang yang luar biasa dahsyatnya. Karena minore dari cahayanya Allah. Setelah itu dari cahaya Rasulullah Sallam ini dari cahaya Rasul yang luar biasa ini Allah ciptakan ruh semua manusia. Allah ciptakan ruh semua manusia. Kemudian Allah ciptakan Alam semesta ini Kemudian Allah ciptakan alam semesta Semesta ini Pertanyaan saya Berarti ruh saya Ruh ibu, ruh bapak, ruh mas Ruh kita semua ini Bercahaya atau gelap? Bercahaya Yang kedua Ruh itu sekarang Yang belum lahir Sudah ada atau belum ada? Sudah ada Nah kalau sudah ada berarti Tempatnya ada atau tidak Ada nah, terus tempatnya di mana roh tadi Nah di alam tertentu Namanya alam Ruh Alam roh ini istilah ulama macam-macam Kalau Syedul Qadir Al-Jilani Namakan namanya alam lahud Alam lahud Ini alam diciptakannya Ruh, alam lahud Nah Bisa kita bayangkan saya, anda, kita semua punya ikatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan. Ini enggak ada di Syro Asror. Ini saya dapatkan dari guru saya. Di Al-Quran disebutkan, Wa'alamu an-nafi'ikum Rasulullah. Wa'alamu an-nafi'ikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya fīkum fī dharbīh fī Fi, dalam diri kamu ada Rasulullah wa'lamū wa annā fīkum rasūlullāh ketahuilah dalam diri engkau setiap orang dari hari dimu ada Rasulullah yang eh, dimaksud di antaranya adalah diri kita ini roh kita berasal dari cahayanya Nabi Muhammad <mukat> sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahni dari alam laut diturunkan terus lewat dua alam sampai masuk alam dunia ini alam jasad masuk ke dalam tu tubuh dimasukkan ke sini kemudian lahir ke dunia roh dibungkus jasad roh dibungkus jasad roh yang hebat tadi mendapatkan berapa bungkus terakhir dibungkus oleh oleh jasad pertanyaannya Nah, kenapa kita kok hidupnya dengan jasad? Kenapa nggak mau hidup pakai ruh? Saya nanya sekarang, jasad itu sejak lahir lemah atau kuat? Lemah atau? Lemah. Nah, kalau ruh sejak diciptakan lemah atau kuat? Kuat. Nah, ruhnya itu sekarang ada atau nggak ada? Ada. Ada di mana? Di dalam sini, di penjara, di kurung, gitu kan? Kenapa kita kok enggak bebaskan roh tadi? Kenapa kok kita tidak menjadi suatu tubuh yang dikuasai roh? Kenapa kita menjadi tubuh yang menguasai roh sehingga roh menjadi lemah? Sehingga tubuh menjadi kuat. Tapi sekuat-kuatnya tubuh ya bisanya cuman begitu. Padahal roh ini kalau bisa menguasai tubuh Maka tubuh ini punya kekuatan yang luar biasa. Di dunia maupun di akhirat. Saya katakan kekuatan itu bukan cuma kekuatan yang begitu-begitu. Tapi kekuatan roh ini susah mau dijelaskan ya. Nanti saya kasih contoh. Nanti akan saya kasih, saya kasih contoh. Nah, di tubuh saya ada roh, di tubuh anda ada roh. Asalnya dari alam sana. Kemudian masuk di alam sini. Di alam du dunia. Pertanyaan. Setelah masuk di tubuh ini ingat gak? Saya orang Solo pergi Jakarta Ditanya, dari mana Mas Solo? Solonya mana? Ingat kan? Saya bisa cerita, betul kan? Cerita tentang Solo Nah sekarang Bapak, Ibu, kita semua bisa gak cerita tentang Alam Lahu? Bisa gak? Gak bisa, kenapa kok lupa? Amnesia Jawabannya karena amne, amnesia Amnesia Makanya Allah kirim Para nabi, para rasul, Allah sayang Ini hamba-hambaku, ini amnesia Ini kalau berkelanjutan amnesianya ke neraka ini Makanya biar enggak, enggak berkelanjutan amnesianya Kirim nabi dan rasul untuk ingatkan Kamu itu siapa toh? Kekuatanmu itu luar biasa Kenapa kamu bergantung pada makan dan minum? Kenapa kamu bergantung sama ini? Kamu itu sosok yang luar biasa. Makanya dikirimkan Nabi dan Rasul. Kalau di bahasa Al-Quran selalu digunakan. Fadhakir. Fa'inna zikra dan fa'ul mu'minin. Fadhakir. Tolong berikan ingatan kepada mereka semua. Ingatkan, ingatkan. Ya, Afalah yatazakkarun. Apakah mereka gak bisa inget? Apakah mereka gak bisa? Gak bisa inget. Lah inget apa? Ingat di alam sana. Lah di alam sana apa? Cuman sujud, cuman doa, cuman pikir. Gak ngurusin yang lain. Alam sana kenal sama Allah. Tahu nekmatnya. Berpikir kepada Allah. Sampai sini kok jadi broan, jadi bodoh, jadi gak paham apa-apa. Kenapa? Karena mesia. Makanya perlu diingatkan. Nah untuk mengingatkan itu ada caranya. Untuk mengayangkan itu ada caranya Sebetulnya runtutan cara itu sudah diterangkan Oleh Rasulullah SAW Contoh sederhana Bayi lahir Sunnah yang pertama kali dilakukan apa? Hazar ha? Terus Ikomah Kenapa azar sama ikomah? Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. kenapa sampai disunahkan adhan sama ikhoma disuruh langsung ingatkan, fikir Allah, Allah, Allah la ilaha illallah Allah, Allah, Allah sholat Allah, sholat, suruh ingatkan jangan lupa, ini mumpung rohnya baru masuk jasad baru baru lima bulan masuk jasad, umur empat bulan masuk jasad kemudian sembilan bulan Lahir baru lima bulan nih. belum terlalu parah ini amnesianya. Suruh ingatkan. Nah yang jadi masalah ni kita sebagai orang tua ni keliru. Nah kalau baru lahir aja suruh ingatkan mestinya hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketiga, kesembilan, kesembilan, kesepuluh, tiap hari semakin diingatkan. Nah ini tidak. Cuma awalnya diingatkan hari kedua, ketiga lupa. Hari kedua, ketiga baru diajak nyanyi. Balonku ada lima Dor Ya kan? Hari kedua ketiga sudah diajak nyanyi lagi Macam-macam nyanyiannya Dengan bahasa Jawa Dengan bahasa Sunda Dengan bahasa Betawi Dengan bahasa Inggris Dengan bahasa Arab Macam-macam Tapi ini nyanyian yang La ilaha illallah La ilaha illallah enggak dimasukkan ke telinga Allahu Akbar Allahu akbar. Kad dimasukkan ke telinga, maka bayi ini pun ya jadi rupa. Seandainya bener-bener dilakukan upaya mengingat seperti yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir dijamit, tak sampai usia balik sudah bisa melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Makanya kalau ulama Al-Dharamut tempo dulu diceritakan, ya, ulama Al-Dharamut di sana belum tumbuh kumisnya anak-anak muda di Hadramud dulu, itu sudah bisa langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melihat langsung kenapa? Oh, bapaknya genah, ibunya genah dari mulai lahir udah diajak dikir, tiap hari diajak dikir terus diajak sholat dikir, makanya gak ada, dulu judulnya Habib tahajud, umur 40 tahun baru mulai tahajud itu gak ada Zaman dulu enggak ada judulnya Habib baru mulai mujahadah umur 30 tahun enggak ada. Coba kalau kita lihat Habib Abdullah bin Abdullah Hadiyat umur baru 4 tahun itu sudah salat sunahnya tiap hari 200 rakaat. 4 tahun. Itu yang, yang di satu masjid berhenti ya. 200 rakaat. Lah setelah itu kalau pulang sekolah hobinya apa? Jalan main ke masjid, masuk masjid, Allahu akbar, salat sunah 200 rakaat. Tuar pindah ke masjid yang lain silaturahim kepada masjid-masjid tiap hari dan tiap silaturahim sholat sunah di ahadul masjid dua rakaat. umur empat tahun begitu coba, kalau kita lihat seorang sufi umur tiga tahun sudah ngajak tahajud abahnya ya terus, kalau kita tidak tahajud sekarang kapan lagi? umur tiga tahun sudah ngajak tahajud bapaknya diajak tahajud umur tiga, tiga tahun ini karena dari kecil memang dijekan di, di, di, diingatkan, diingatkan seperti itu. Abib, uh, Abdullah bin Abba Karaleidrus, kakeknya semua orang yang marginya leidrus ditanya, anda kok bisa jadi orang seperti ini gimana? Saya dulu masih kecil, mau ngajak main ayah saya, saya hampiri ayah saya, ayah saya lagi solat duha, Allah Akbar. Akhirnya saya hampiri ibu saya, ibu saya juga lagi solat duha, Allah Akbar. Saya hampirin pembantu saya, pembantu saya juga lagi solat duha. Akhirnya ya saya menghampiri orang tua saya salat duha di sampingnya. Ya, Abu Bakar Al-Aduni ditanya tanya pada ayahnya Abdullah Al-Idrus, "Pak, ini di Ihya Ulumuddin kok disebutkan ada orang iri, ada orang dengki, ada orang sombong, ada orang bangga diri, ujub, riak, sum'ah? Ini tinggalnya di kampung mana, Pak? Masa di bumi ada manusia seperti ini?" Heran ada orang seperti itu. Kenapa? Di kampungnya gak ada orang yang begitu. Nah kalau di kampung kita ada gak? Ya kita-kita ini orangnya. Coba. Karena dari kecil. Dari kecilnya upaya untuk memberikan bikir. Telkin bikir tadi. Dikasih bikir itu jalan. Dijaga betul. Diajak rotit. Diajak wirid. Terus. lisannya gak boleh berhenti. Ayo bikir. Ayo bikir. Diajarin. Gerak terus. Sebagai contohnya, ada seorang anak datang pada ibunya. Bu, saya uh, pengen mimpi Rasulullah SAW biar jadi orang hebat. Mimpi Rasulullah. Saya udah mimpi Rasulullah, Bu. Hmm, Mimpi Rasul belum hebat kamu. Kalau kamu udah bisa lihat Rasul baru kamu hebat. Kecil. Kalau kamu udah bisa lihat Rasul kamu baru he, hebat. Terus nganak mujadah terus. Bu alhamdulillah sekarang sudah saya sudah bisa jadi orang orang yang bisa lihat Rasulullah langsung. Ya udah, kamu sekarang sudah jadi pemuda. Sudah jadi pemuda betul kamu. Anak-anak ini. Wong kalau orang saya bilang wong lanang tenan awakmu. Kamu laki beneran nih, laki beneran kamu sekarang ini. Jaga itu, jaga jaga itu karena itu baru urut tahap awal. Terus dinaikkan levelnya itu di dinaikkan. Satu anak lagi masih kecil dipanggil sama bapaknya. Ambilkan Al-Qur'an Ya pak diangkat angkat Al-Quran, dia taruh di atas kepala Saya sumpah kamu Hari ini Tidak boleh maksiat selama satu hari Kalau sampai hari ini kamu maksiat Seperti ini, seperti ini, seperti ini Sumpah Al-Quran Satu hari, besoknya lapor Alhamdulillah pak Saya kemarin satu hari full tidak maksiat Saya sumpah kamu Untuk satu minggu tidak maksiat satu minggu gak maksiat. Sudah, satu minggu laporan. Alhamdulillah pak, saya udah satu minggu gak maksiat. Saya sumpah kamu, satu bulan gak maksiat. Alhamdulillah pak, saya satu bulan gak maksiat. Bisa satu bulan, dinaikkan levelnya. Saya sumpah kamu, satu tahun kamu gak maksiat. Ya lulus. Lulus. Begitu caranya. Tiap hari diingatkan alam sana, ya Ya otomatis gak amnesia Cepat ingetnya Nah kalau kita enggak Sudah amnesia disuruh inget gak mau Dikasih obat obatnya gak diminum Repot gak kira-kira Repot yang diminum justru obat-obat Yang menimbulkan semakin lupa Nah si Abul Qadir al-Jilani ngasih tahu ingatlah kamu pada Alammu sana Contoh Seorang kaya raya duitnya banyak Orangnya pinter kepalanya kebentur amnesia dikasih tahu sama orang-orang kamu ini punya duit banyak mobilmu bagus rumahmu megah jangan ada-ada jangan ngomong aneh-aneh jangan ngomong aneh aneh, ngomong aneh, -aneh. aneh, -aneh. saya ini nggak punya apa-apa saya ini orang miskin kamu itu kaya kamu itu pilih jangan ngomong aneh-aneh selalu ngomong seperti seperti itu tapi keluarganya kan nggak nyerah Karena ini orang yang sangat dicinta, ya keluarganya berupaya semaksimal mungkin gimana caranya biar dia bisa ingat. Begitu dia ingat, gak usah dikasih tahu. Uh, rumah saya di sana. Uh, saya punya simpanan di sana. Uh, saya punya ini di sana. Uh, saya punya di sana. Gak usah dikasih tahu, dia akan ngurusin semuanya dengan dengan senang hati sendiri tanpa diberitahu Sama dengan kita semua begitu kita bisa ingat siapa jati diri kita gak usah banyak dikasih tahu langsung akan berjalan sendiri kesana nah itulah fungsinya diturunkan para ambiyah wal bursalin awliya wassolihin jam berapa ini jam setengah sebelas terus ini aswaja tv terima kasih banyak ya ini kalau dibilang terus terus tanpa tanpa habis nanti Insya Allah besok malam saya ada di Zawiyah Hakul Mubin tempatnya Pak Husni di Jalan Jombang Jombang Raya ya Jalan Jombang Raya daerah Bintaro ya nanti alamat lebih jelas akan saya broadcast lewat uh, BBM maupun lewat email yang ada di Facebook dan lain sebagainya. Insyaallah nanti teman-teman akan podcast alamatnya di mana? Di Jombang Raya. Jam badran Isya. Badran Isya di Maulid sekaligus ada ada kajian. Besok pagi insyaallah saya ada di Bekasi. Di tempatnya Haji Asep Setiawan. Alamatnya di mana? Saya juga enggak paham. Saya memang kalau diundang orang enggak pernah tahu tuh. itu di mana itu enggak enggak ngerti. Ya enggak paham. Tapi insya Allah yang, yang pengin menikmati ngaji bareng itu bisa lihat di www.arraulah.info Atau di Youtube ya, cari aja di Youtube, insya Allah ada di sana Karena Alhamdulillah kami dan teman-teman udah bisa live streaming langsung di Youtube Jadi biar bisa diakses dari semua handphone tuh mudah Aksesnya mudah, gak, gak repot ya Kalau dari Youtube langsung, aksesnya mudah Saya tambah dikit boleh? Boleh. Sudah capek belum? Belum. ya Yang mendengarkan. Yang bicara sudah. Saya sebetulnya kurang sehat. Dari tadi itu di mobil saya perjalanan cuma tidur saja. Tiduran di mobil. Badannya kurang beres. Sudah kira-kira seminggu ini memang kurang kurang beres. Tapi kalau lihat wajah-wajah begini tiba-tiba jadi beres sendiri. Nih. ya Tapi begitu mic ini saya taruh biasanya penyakitnya datang lagi. Nih. Ini kalau megang mic Lupa sama penyakitnya Amnesia sama penyakitnya Tapi kalau mereka ditaruh penyakitnya datang lagi ingat lagi Sedikit saya sambung Ketika Nabi dan Rasul Diutus untuk mengingatkan jati diri manusia Nah salah satu alat Untuk mengingatkan lupa-lupa Kita itu adalah Bikir yang paling utama yang dulu kita baca Di alam sana. Alas utubi rabbikum kolubala Syahidna bukankah aku Tuhan kalian semua? Benar, kau Tuhan kami Allah, gitu kan? Nah, di alam sana zikir kita adalah ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya untuk membuat kita itu ingat sama diri kita sendiri, maka kita harus banyak ucap la ilaha illallah. Karena itulah dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Makna di antara makna Kuncinya surga la ilaha illallah Surga itu semua kenekmatan Ada di dalamnya Kunci untuk membuka Semua kenekmatan surgawi la ilaha Illallah lah, Kalau kenekmatan surgawi aja dibuka dengan la ilaha illallah Apalagi kenekmatan duniawi Yang tidak ada artinya Jadi kalau orang betul-betul menguasai la ilaha illallah Dunia dan segala isinya itu sebenarnya di bawah kakinya Tidak repot buat dia Dunia dan segala isinya itu tidak repot Kalau sudah punya la ilaha Illallah. Makanya Sunan Kali jogo. Sunan Kali itu bukan Sunan Jogo Kali Sunan Kali jogo, Sunan Jaga Kali Bukan Sunan Kali Jaga, Sunan yang jaga kalimat Sunan yang menjaga kalimat Lah kalimat yang dijaga apa? Kalimat, kalimosodol Orang Jawa bilang Jimat kalimosodol Jimat siji di rumah. Jimat kalimosodol Kalimat kalimah sada adalah ucapan kalimat syahad, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW disuruh menjaga agar kalimat la ilaha illallah itu ada terus dalam hati kalau kalimat ini terus bisa terucap di hati bisa mengucap terus maka sudah terbuka ya, semuanya akan ter, terbuka yang jadi masalah yang ada di hati kita bukan kalimat-kalimat itu tapi yang ada kalimat-kalimat yang lain. Ala kaidahnya kalau kita ngelamun, sambil naik motor tuh artinya la ilah illallah. La lah gitu, illallah hati lo nih ya, bukan lisan. Artinya ngucap dengan sendirinya. Ada orang yang mungkin nanya, "Masak bisa sih kita sambil mikir hatinya ngucap la ilah illallah?" Jawabannya sederhana. Kita sambil mikir bisa telepon. Nyetir tuh. Sambil nyetir mikir, mata lihat kemana mana bisa telepon. Ya bisa tel- telepon. Nah kalau kita latihan ya bisa. Ati ini kalau dijdi dia ya dikasih tahu, teruslah ilahillahillallah Allah Allah. Lama-lama atinya paham. Tidak usah disuruh jalan sendiri. Nah, yang jadi masalah kita tidak pernah kasih tahu. Ya kita tidak pernah kasih kasih tahu. Saya mau praktekkan satu pemahaman yang saya dapat di sini. Ini nih praktek. Insyaallah nanti bisa jadi bahan perenungan untuk semuanya. Kekuatan ruh ya, kekuatan ruh. Sekarang coba lihat. Lihat diri saya ya, Lihat diri saya Dengan hitungan detik saja Perhatikan apa yang ada di diri saya Detik anda. Bisa kan Lihat saya pegang mic, lihat saya pakai kopiah Lihat saya pakai baju, betul kan Lihat saya pakai sarung, bahkan terlihat Yang di belakang ini macam-macam kelihatan Hitungannya cuma detik Kita bisa merekam semuanya, betul Pertanyaan, kalau untuk menyebutkan semua itu Butuh berapa lama Kopiah baju mic sarung bla bla bla bla butuh berapa lama Banyak kan Saya misal lihat nih seketika saya bisa lihat dan saya bisa sebutkan di sana ada speaker sinetosa speaker di sana ada jam di sana ada apa namanya kipas kipas angin di depan sini ada yang hadir yang bajunya warnanya hijau yang ada yang bajunya warnanya biru yang ada ini cuman tidak sampai satu detik sepersekian detik itu ketangkep semuanya, saya nanya kemampuan apa nih yang bisa kita gunakan untuk membaca dengan hati menangkep semua ini? Kemampuan apa itu? Nah, coba kalau kita gunakan kemampuan itu untuk berbicara kan luar biasa, kita gunakan kemampuan itu untuk hidup kan luar biasa, endah. Kita nggak gunakan kemampuan itu untuk hidup. Jadi yang di sini itu, ya tadi yang ucap, yang nyebut loh nyebut. Saya nggak mau di sini yang nyebut, bukan. Jangan nyebut, bukan nyebut. Tapi dalam satu sekian detik kita bisa pikir dengan miliaran pikir, dengan miliaran pikir, sama dengan sekian detik kita bisa nyebut sekian banyak dengan dengan yang kita tangkap ini. Nah itu bagian dari rahasia. Sekian rahasia yang ada sirrul asrar. Di situ ada Cuma memang tidak tertulis Ya tidak ter tertulis Nanti akan dikasih pemahaman sama Allah Oh begini loh Lah orang-orang yang soleh makanya Imam Syafi'i Nanti kita bisa memahami Imam Syafi'i itu kalau sholat Allahu Akbar Dari huruf alif sampai ra Allahu Akbar Bisa membayangkan semua gerakan sholat Dari awal sampai akhir Habis ini saya mau ngapa, setelah itu saya mau ngapa Setelah itu mau ngapa, dari uruk alif Sampai Allah Akbar bisa Nah kita disuruh membayangkan niat saja Kok gak bisa-bisa Gak bisa-bisa Imam Shafi bisa Kenapa? Karena pakai ininya Pakai ininya Terakhirnya terakhir Nanya Semua mau mati atau gak mau mati Yang nonton di rumah kira-kira mati atau gak mati mati Kapanpun pasti akan Mati Bapak, mati Ibu, mati Kita semua akan meninggalkan dunia nih, Pasti itu Bukan suatu kira-kira Pasti ma, mati Pertanyaan, mati itu datangnya Ditunda-tunda atau tiba-tiba Tiba-tiba kan Tiba-tiba Kuncinya selamat bagaimana Kalau ketika meninggal Bisa mengucap la ilaha In Lillah. Nah, kalau kita dadakan bertemu malaikat Israel, kira-kira bisa ucap tak? Hati masing-masing cepat nanti fikir. Jangankan yang dadaan, yang dituntun 2 jam aja enggak bisa. Yang dituntun 3 jam, malaikat Israel belum datang, malaikat Israel belum datang lagi dituntun dia. ayo ucap La Ilah. Dua jam, sampai malaikat Israel yang datang, enggak bisa ucap. Tiga jam, tidak bisa mengucap. Empat jam, tidak bisa mengucap. Nah, Al-Bubillah bin Salih, kenapa semua itu terjadi? Padahal kan gampang. Kalimatnya kan gampang. Kenapa? Ya, karena memang kita hampir tidak pernah membacanya. Hampir tidak pernah membacanya. Kalau tidak ada rotip, tidak ada rotipul atas, tidak ada rotipul hadat, tidak ada dikir-dikirnya toritoh, Maka masyarakat tidak akan banyak-banyak mengucapkan -banyak la ilaha illallah kalau enggak ada tahlilan. Ada yang meninggal dunia, tahlilan enggak ada itu, masyarakat tidak akan banyak ucap la ilaha illallah. Makanya amalan-amalan thoriqah ini harus dikawal dan harus dimasyarakatkan agar ya umat ini selamat. Demikian semoga manfaat, barokah. Mohon maaf Awabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.